Kelamin, jantan dan betina. Ayat kedua Wa ilah sama ikai dan perhatikanlah bagaimana as sama di dalam Al Quran kata as sama itu bisa diartikan dalam arti jagat raya bentuknya samawat bentuk jamaknya samawat bisa juga as sama atau samawat itu Diartikan dalam pengertian apa-apa yang ada di luar bumi, itu disebut as-samawat. Karena kering, sering kita membaca di Quran ada samawati wal-ard. Kalau ar itu bumi dalam bentuk mufrad dalam bentuk tunggal. Tapi samawat, apa yang ada di luar bumi, itu disebut oleh Allah dalam bentuk jama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 Imanul Haqqan juga menyebutkan kabut. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 30 Allah juga berfirman, awalam yaralladzina kafaru annas samawaati wal ardh kaanat takratan fa fataqna Tidakkah orang-orang kafir tahu bahwa bumi dengan apa yang ada di luar bumi yang saya sebut dengan samawat tadi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 itu sudah bisa melihat bintang yang jaraknya dari bumi sejauh lima juta tahun cahaya. Satu detik cahaya kan, katanya satu detik cahaya itu sama dengan 300 ribu kilometer. Jadi larinya cahaya itu, itu sudah 300 ribu kilometer. Jadi kalau satu menit cahaya tinggal mengalihkan 60 menit, 60 detik kali 300 ribu kilometer. Jadi kalau sehari cahaya itu, sama dengan 24 jam x 60 menit x 60 detik x 300 ribu kilometer. Ini ada bintang yang jaraknya 500 juta tahun cahaya. Jadi 500 juta x 365 seperempat hari x 24 jam x 60 menit x 60 detik x 300 ribu kilometer.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 Kiamah akan terjadi idah shamsu kawirat apabila matahari cahayanya dipadamkan, wa idan nuju mungkadarat dan apabila bintang-bintang yang jumlahnya banyak itu akan bertabrakan satu sama lain. Kemudian wa ardi kai fasu pertanyaan Allah bagaimana bumi dihamparkan? Kalau saya membaca eh, data tentang bumi yang kita diami ini.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 Palamma ja'amruna ja'ana aliyaha safilaha tatkala datang keputusanku aku jadikan tanah yang asalnya di bawah jadi di atas yang asalnya di atas jadi di bawah penelitian letusannya sama dengan 3000 kali letusan gunung San Helena tahun 1980 yang sering disebut dengan Super supervolcano itu Kemudian yang kedua, letusan gunung terdahsyat di keprib hanto. Yang jelas menimbulkan gelombang pasang dan menggenangi hampir seluruh pantai di seluruh dunia. Lima jam setelah letusan ombak akibat Krakatoa sudah sampai di Australia. Demikianlah ceramah yang telah sampaikan oleh Bapak K.D. Sidi Amin. InsyaAllah banyak manfaatnya bagi kita semua Terima kasih atas sepertinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh